サマシヤンうーとジまスカリカネ、プロテフィまスヤン、ハロスティ、ウタマカ a エレガロ、トマン、ダーカン、エレガロ、トマン、ダーカン、エレガロ、トマン、ダーカン、エレガロ、トマン、ダーカン、エレガロ、トマン、ダーカン、トマン、フィタスヤン、フランハリマニカン、アイナ、トフィアトナミニ、ドゥア、トナガ、インドゥミシア、サトナガ、マレカイエ。イティモトカワヤカン、イティモトカウン、ウタウン、ウンザハ、タウンギョウン、ウン、タニア。 Pemerintah hanya、uh, tidak memberikan satu apa ya yang bagus jadinya s e b a r a n g semua terus naik naik naik naik semua jadi tidak bisa dilimpahkan kepada pengusaha、uh, jadi saya s e t n g a h setuju sekali produktivitas yang harus di, u, diutamakan ya, untuk menaikkan UMR ya itu ya terima kasih ya terima kasih Pak Gilbert selamat siang Pak Sainal ya kalau p e n d a p a t a y a satu dua aja k a l a h bahkan kalau usaha kecil malah dari dulu udah s i s t e n y a begitu jadi nggak a d a y a n g dirugikan sama-sama berjalan i t u s a m a sama menjaga usahanya biar langgeng, biar、mm -hmm. t i d k i s a ya. Baik terima kasih Pak Seno.